Mitra bisnis, pemerintah kota Bogor akan melarang mobil plat B masuk ke kota Bogor pada saat akhir pekan untuk mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi di kota tersebut. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau Alfie Akbar Johan. Pak Akbar, apa komentar Anda soal ini? Iya kita kan bukan negara federal, Mbak. Jadi pembatasan plat nomor polisi untuk di wilayah NKRI kan tidak pernah dibicarakan. Kalau keputusannya itu dijalankan oleh Pemkot Bogor itu kan sangat parsial ya. Apakah Pemkot juga berpikir yang memberi kontribusi kemacetan karena sebagian besar warga Bogor berdomisili di Bogor itu bekerja di Jakarta ya. Jadi ini harus didudukkan secara komprehensif ya. Harusnya akses konektivitas harus diimplementasikan tidak dengan parsial pembatasan plat nomor. Ini kan kepentingannya mengenai PAD ya, penerimaan asli daerah. Nah, kalau misalnya semua Pemerintahan kota atau bahkan provinsi melakukan hal yang sama, di mana semangat NKRI-nya, jadi sangat terburu-buru dan tidak konfrensif untuk pembatasan seperti ini. Jadi apakah nanti kita juga batasin warga Bogor yang ber KTP Bogor tidak bisa masuk ke daerah khusus ibu kota? Sebaliknya juga. Plat nomor, polisi, bogor juga kita batasin masuk. Ini membuat keriuhan gitu loh ya, membuat kegaduhan yang yang tidak perlu membuang energi untuk mengurusnya seperti ini. Uh, uh, rencana yang saya dengar juga mereka akan bangun semacam kereta ya, jaringan kereta segala macam. Nah itu jauh lebih produktif. Untuk melayani warganya Jika kita mengerucut lagi nih Pak Apa dampak bagi perusahaan logistik nih Pak Jika rencana ini jadi diterapkan? Ya Apalagi dampak logistik ya Bahwa kita tahu Sektor industri itu uh, 60% ada di wilayah Khususnya di wilayah ya, Jawa Barat Dalam hal ini Lokasi Bekasi Karawang Cikarang gitu ya Dan uh, Output daripada produksi itu kan tersebar ke seluruh Indonesia ya Sebagian juga ekspor tapi kita bicara domestik Nah apakah terpikirkan bagaimana supply chain-nya Hasil daripada produser dari manufacturer untuk mendistribusikan ke Bogor Misalnya terus dihambat bahwa truk atau armada yang bernomor polisi B dilarang masuk Itu kan terjadi uh, disconnected namunnya Ya double handling ya harus diakan terminal terus nanti akan dibuat border antara Jakarta dan Bogor ini kan dampak multi nya sangat signifikan nantinya dan saya pikir pimpinan atau wali kota di Bogor bisa lebih jauh berpikirnya. Nah dampak bagi industri kuliner dan pariwisata Pak yang notabene konsumennya banyak berasal dari Jakarta. Pastinya dampaknya luar biasa gitu di sektor uh, real, di sektor UKM gitu ya, karena di Jakarta sendiri kan sangat terbatas untuk kabar wisata ya, dan juga kuliner akhirnya. Uh, tujuan selain wilayah lain yang gampang diakses kan Bogor Pak ya dan juga itu itu itu menjadi potensi revenue daripada PAD Bogor ada usulan sebaiknya Bogor membenahi dulu angkutan umumnya bagaimana menurut Anda ya itu setuju akhirnya kan timbul image bahwa Bogor bukan lagi kota hujan tetapi kota angkot nah itu penataannya yang perlu jadi PR quick win-nya ya quick win-nya dari pemerintah Bogor jadi Menyelesaikan masalah tanpa masalah harusnya Kalau masalahnya di dalam kota sendiri Tetapi membentengi kendaraan luar Bogor untuk masuk Kan bukan menyelesaikan masalah namanya Penataan daripada transportasi umum itu jadi PR utamanya Dan jangan lupa Perekonomian real di Bogor juga hidup dari masyarakat sekitarnya, terutama Jakarta, Bekasi, ya bagaimana industri kuliner, industri pariwisata, itu juga asalnya dari wilayah sekitar Bogor. Hmm. Kalau misalnya itu keputusannya mau ambil ya konsekuensinya akan panjang. Kalau ini dibatasi atau dibentengin ya eh, Risikonya juga multiplier efek itu. Terakhir Pak Akbar, menurut kacamata Anda akan berujung kemana sih Pak rencana aturan ini? Saya pikir. Prosesnya masih panjang ya, persetujuan daripada legislatif juga tentunya pasti akan dibahas ya. Dan juga dari sisi uh, perekonomian, industri pariwisata juga akan ada ada penolakan pastinya. Karena fokusnya justru uh, transportasi publik yang harus dibatasi ya, yang harus ditata ulang. Karena menyelesaikan masalah dengan masalah baru nantinya. Konsep-konsep yang dilakukan oleh atau direncanakan oleh wali kota kita sangat apresiasi tetapi begitu mengarah pembatasan nomor polisi ini yang justru uh, sangat bertentangan ya demikian sekretaris jenderal asosiasi logistik dan forwarder Indonesia atau Alfi Akbar Johan saya Mandariska.